Bisa早igare und är bibonderna! würdeym det Sampai di perkebunan punya bapak saya sini ya Saya ada tempat dari Pelores pak <laughs> Kenalin Mark West pak di, Ini di dimana ya? lokasinya? Curuglayung. Curug Layung Curug, Curug Lembayung Lembang. Lembang Ada kegiatan apa? Shooting <laughs> <recruiting> boss <laughs> Sekarang ini Lihat-lihat kebun papa Takut <laughs> ada apa Apa-apa A, play ah, play ah dari terakhir dan bantuin liatin drone nya dan play dari terakhir tiga, yo udah, nih, udah, nih udah, alhamdulillah video berjalan dengan lancar cuma memakan waktu kurang lebih udah, jam ya Awanggi gimana ini pesan-pesan lirik lagu hmm. ini yang digarap? Ya jadi, uh, rindu masa kecil itu, arti refleksi, refleksi uh, kita ketika masa-masa kecil itu, kemudian masa, masa dewasa kita Cerinya. mengetahui bahwa oh, masa kecil mengasihkan gitu. Nah jadi di mana ada lirik-lirik uh, yang cerdas di sini, saya lihat cerdas untuk bisa menangkap bahwasannya alirik ini menjadi bagian dari uh, remember your life oh anjir, remember your life remember your life guys, jadi harus ingat masa kecil kita hadir sekarang itu karena ada masa kecil gitu. jadi pasti akan dirindukan oleh semua makhluk hidup ya sebelumnya atur nun awam, <laughs> siap right. awam, semuanya mantap Sekarang lagi ini, lagi ada di Braga, lagi take buat kenakalannya Ini ceritanya tentang flashback Dia itu kan ceritanya uh, nakal, udah gitu dia sadar bahwasannya kenakalannya itu gak baik buat kehidupan dia Jag har inte heller en är Pak, Kak, Kak, Kak, panggil lagi lagi lagi. Pak. Semua orang action di sini. Wow, masuk, masuk. Good. Hu! Oke, tadi uh, tadi baru beres syuting ya? Terus gimana ini buat kesan-kesannya? Ini, lu baru beres syuting ini semua? Oh iya, uh, tadi lu perannya apa? Tepakai Enggak, uh, nah. yang dapet banyak guys, <laughs> Itu cuma acting doang Kelakuannya enggak gitu aslinya oh. Aslinya mah Enggak dibawa ke gang juga kali <laughs> Baik hati Baik hati aslinya ya Baik, Baik dong dia apa maksud itu? Jadi orang yang banyak dosa, uh -uh. mainin cewek, minum-minuman uh -huh. tapi hatinya enggak jauh-jauh. Oh. Uh -huh. Alright. Jauh. 67,5 derajat. Ya udah. Pesan-pesannya buat album aku ini. Aku, Momonon yang di album ketiga ini sukses. Uh, YouTube-nya bisa meledak. Ah, yang nontonnya berjuta-juta Amin. Guys, ini lokasi rumah yang sebentar lagi akan dipakai untuk syut pertama di album ketiga yang bertajuk Rindu Masa Kecil. Uh, so, doakan semoga lancar. Iya di Kelolan. Oh iya, kontrol <gministerius> <sedang> konsolnya. <seks Both> ula ula. ula. Oke, okay? untuk <tuk> um. <tuk> <tuk> kelancaran kita semua pembuatan video di rumah induk mah Kita berdoa dulu untuk kelancaran, semoga lancar. Min. <tuk kelin -telefonan> yuk, yuk berdoa. Terus. Oke, berdoa bareng-bareng untuk kelancaran hari ini video klip di balik rumah. Semoga lancar, sampai tidak <tuk kelin -telefonan> ada kendala. Uh, Kalau pun memang ada kekurangan, <tuk kelin -telefonan> jadi kita bantu bareng-bareng, oke? Oke. Okay. Okay. Untuk kelancaran dan keberkahan acara pembuatan video klip di balik rumah, berdoa dimulai. Ruvor är Amin. amen. Amen. Gol, action. Jangan så vidare, sörjbar, sörjbar. Så mycket som Sabar. Samma som så mycket. Så sörjbar. Det är ju för att det är för att det är för att det är för att det är för att itu yang syuting mamah kamu ya? Iya, dong <laughs> oh, Oke. Okay. Okay. mama legend. Nama aja. Nama Dok, Mamah donkai Mamah gantikan model di Nah, ayonya doka mah kita pantai. Mari ngol, mari ngol. Nah. Membun mudah tak layak aku Main klettering, main gatrig, men vad? Tog inte men gatrig, kap men gatrig. Vad? Hur? Men gatrig. Om man dia Tog. Tog. Kan du inte? Kan du inte? Kan du inte? Kan du inte? Kan Båt här i niok. Yeah, alhamdulillah. Apa, proses process shooting videoklip. Uh, rindu masa kecil. Alhamdulillah lancar. Och det är jag. cut det är jag kita nekat, istirahat dulu karena memang itu adanya sedikit tidak ada menikmum tapi kita harus selalu bersyukur thank you guys action God. Action! God. Action! Luski, bro etruski! Ja, ja, ja, ja, ja,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 Berjalan lancar, ini tag terakhir, Alhamdulillah, Masukurillah Semuanya berjalan lancar, memang uh, Kiranya hanya seminggu seminggulah Seminggulah kita membuat ambil-ambil ini garap Jadi mulai dari Bandung Terus uh, tag kedua di rumah yang memang beda dari yang lainnya lah Rumah yang tradisional, yang memang penuh dengan apa pepohonan dan lain-lain Banyak juga beberapa tempat ya? Ya, dan ini terakhir di Bukit Bintang kita Konsepnya bareng-bareng dan pengen pengen sebenarnya apa masae ini tuh dituangin sama rasa sama teman-teman selama -teman ramadan juga e, memang pengen e, nasi ketan lain lah dari hidangan-hidangan sebelumnya pengen beda lah e, kita pakai manggi e, ya manggi itu seniman bentuk Dari Bandung yang manis-manis eh, lah ya. Artis lokal, Artis lokal juga ya. Lokal juga. Simam. Nah, oh. Simam. <coughs> Luar biasa sama pokoknya. Lokal juga bisa dia mah. <coughs> ini semua digarap sama teman-teman juga ya seperti video klip sebelumnya bunga. Jadi apapun yang kita punya yang kita, kita manfaatkan. Terserah mandiri lah itu. Di situ punya. juga ada ibunya Omen. Tenang. Ya, <coughs> ada ibunya Omen juga turut andil di video klip lini eh, masa kecil tugasnya sebagai ibu yang uh, membesarkan uh, se uh, seorang anak yang diberkatin dua hapa ya. Yeah. Dua kakak dia. Wah. pokoknya video klip di kesempatan ini semoga bisa lebih baik dari video-video klip yang sebelumnya. Amin dan kalian mesti nonton nih karena membawa pesan baik tentunya ya betul, karena memang ini diuskan untuk di upload atau di share di bulan suci Ramadan. semoga berkah lagunya semoga kenal lagunya buat teman-teman juga dan saya ucapkan terima kasih buat Ramadan yang telah support ini di masa kecil, ada juga Lana juga dan yang lain-lain terima kasih banyak, terima kasih banyak buat semuanya telah support di acara ini ataupun di beberapa video clip ini ada ada anak kecil juga ya itu anak kecil anak kecil yang dari kampung sawah besarnya semoga menjadi momongan regenerasi oke terima kasih banyak ya tetap tonton video clip di YouTube momongan momongan ofisial ya coba loncengnya di Subscribe, subrek tagrek suka suka like like di komen ya sesuka hatimu ya Karena pendapatmu adalah uh, masukan, masukan baik itu, kita ya. Ya, Terima kasih banyak, momongan. Wassalamualaikum.